Alhamdulillah, ya hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yirudha, ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ama ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, adalah, al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha, fi'l-fi'l yang mengalami perubahan, atau fi'l mu'rab, dan tanda perubahannya. File yang mengalami perubahan hanya terjadi pada file motorik yang kosong dari nun inas dan nun taugit. Dan pada file motorik dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian ditinjau dari tanda perubahannya yaitu fi'il mudhari' sahih akhir kemudian af'alul khamsah kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir yang pertama fi'il mudhari' sahih akhir perhatikan dengan seksama pada tabel pada keadaan marfu' tanda raf'nya adalah dhamma Contohnya yashrabu. Kemudian ketika nasab tandanya adalah fathah yaitu yashraba. Ketika majzum tanda jazmnya adalah sukun. Contohnya yashrab. Kemudian yang kedua adalah af'alul khamsa Af'al khamsah adalah fi'al mudhore' yang mengikuti pola atau timbangan atau wazan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada lima pola. Contohnya, di sini adalah yadhabani. Ini contoh dalam keadaan marfu'. Tanda raf'anya adalah subutun nun. Yaitu tetapnya huruf nun. Pada akhirnya. Yadhabani. Nun menjadi tanda rofaknya. Kemudian ketika mansub. Adalah dengan membuang huruf nun. Contohnya. Yadhaban. Yadhaban. Nunnya dibuang. Nah. Membuang huruf nun. Menjadi tanda Nasobnya. kemudian ketika majizum tandanya adalah dengan membuang huruf nun sama ketika keadaan mansub contohnya yadhaba yadhaba yaitu dengan membuang huruf nun ini adalah af'al khumsah kemudian jenis yang ketiga adalah Filmu Torek yang Mu'tal Akhir. Itu Filmu Torek yang diakhiri dengan huruf Aillah atau huruf berpenyakit. Yaitu Wawu, Ya dan Alif. Contoh yang Mu'tal dengan Wawu. Yaitu Yada'ung. Dia marfu' tanda rafanya dengan Lommah Muqaddarah. Lommah yang diperkirakan. Karena... Asalnya adalah yad'u. Dikarenakan berat, maka dengan diperkirakan umpamahnya sehingga menjadi yad'u. Kemudian ketika nasab atau mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Sehingga menjadi yad'a. Wau-nya di fathah. Ketika majzum, maka dengan membuang huruf akhirnya. Yaitu huruf wawu yang dibuang. Sehingga menjadi yada'aw. Yada'aw. Kemudian, mu'atal dengan ya. Yaitu huruf yang akhirnya adalah ya. Contohnya, ketika marfu adalah ya di... Tanda rofaknya dengan zomah muqaddarah. Atau zomah yang diperkirakan. Karena pada asalnya adalah Yahdiu. Dikarenakan berat, maka dengan dipergerakan untuk emahnya, sehingga menjadi Yahdi. Ketika mansub, tanda nasubnya adalah Fathah, sehingga menjadi Yahdiya. Yahdiya. Ketika mansub, tanda jazimnya adalah dengan membuang huruf akhirnya, yaitu Ya yang dibuang. Sehingga menjadi Yahdi. Yahdi. Kemudian, mu'atal dengan huruf Alif. Itu yang akhirnya adalah huruf Alif. Contohnya, Yardho. Itu tanda rohnya dengan Zomah Muqaddaroh. Atau Zomah yang diperkirakan. Dikarenakan pada asalnya adalah Yardho. Yardhoyu. Nah, ini adalah ta'adzur. Ya, ta'adzur karena alif tidak bisa menerima harokat. Kemudian, ketika mansub adalah dengan fathah muqadaroh. Karena ta'adzur. Yaitu, alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga menjadi yardo sama ketika merfo. Kemudian, dalam keadaan majizum, adalah dengan tanda membuang huruf akhirnya. Tandanya adalah dengan membuang huruf akhirnya. Sehingga menjadi yardo. Huruf akhir yang buang adalah alif. Huruf akhir yang dibuang adalah alif. Sehingga menjadi yardo. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum, subhanakallahumma, wabahamdika, ashuhadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaihi.